Kalian semua yang bingung mau, mau naruh mantan dimana ya? Mantan sekarang udah ada kuburannya Oh, yeah. yeah. ura rekod surabaya terima kasih